Audiobook Financial Revolution Audiobook Financial Revolution Bersama Tung Desem Waringin Eksklusif Indonesia Anthony Robbins Authorized Consultant saya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 Menurut survei begitu ya, menurut survei dari Gallup Internasional, disurvei dari sekian ribu orang, kemudian ternyata setelah dikutin dari umur 30 sampai umur 65 tahun, ternyata persentasinya begini, 54 itu tergantung kepada yayasan atau tergantung kepada saudaranya. Setelah dia mencapai umur 65 tahun, kehidupannya dia sudah disusah, akhirnya dia tergantung dari orang lain, atau dari negara, ataupun dari manapun. Kemudian 36 persen,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 Gol kita akan jadi burem dan kita akan jadi loyo. Jadi tugas kita thinking in the certain way bahwa kita sebetulnya sampai boleh dikatakan kalau kita bisa tidur, makan, Ek-ek pun di belakang, kita bayangkan impian kita gitu ya. Itu akan mempermudah kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Di seminar saya gitu, seringkali saya ajarkan orang untuk merubah pikirannya dari yang kondisinya sekarang dengan menggunakan satu Swiss pattern. Macanya Swiss pattern itu apa? Bayangan kondisi kita sekarang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 sudah tidak antusias lagi, jadi malah jadi loyo, jadi tidak percaya lagi, jadi tidak semangat. Nah, kalau, atau ada orang yang menentukan goalnya itu demikian kecilnya, jadinya pelikin, eh, sinc usahlah, enggak apa-apa lah, itu.